Baik, Ibu-ibu sekalian, kita melanjutkan fikih wanita. Kemarin sampai ayat berapa? Sampai pembahasan apa? Yang bukan mahram. Hah? Hmm? Sebentar. Hukum mendingan lawan jenis terus?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 yang membuat laki-laki tertarik itu ketika melihat wajah. Jadi pandangan pertama itu ketika melihat wajah, bukan lihat sikile, bukan lihat tangannya, ya bukan lihat yang lainnya. Baik, itu sampai situ nggih. Nah, sekarang tadi nomor satu memandang wanita yang bukan mahram. Iya, nah? Iya. Yang keadaannya masih dibolehkan. Terus sudah sampai situ.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 maka masih dibolehkan. Kemudian yang ke-9. Boleh wanita berbicara dengan pria boleh Wanita berbicara Dengan pria Asalkan selamat Asalkan selamat Dari Godaan. Akat asalkan selamat dari godaan yang ke sepuluh.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 Cinta lama buat kacau, cinta lama bersembi kembali, cinta lama buat buba, buat kacau. Sudah, tapi itu sampai pembahasan tadi. Jadi pembahasan memandang lawan jenis sampai pembahasan tersebut.